Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sohbihi wa man tabi'ahum bi Para pendengar radio tercinta al -Um 102,5 102 FM yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat sore ini alhamdulillah kita diberi anugerah besar, bisa memberi materi ar-ruqya syariyah, materi yang tentunya sangat insya Allah bermanfaat, materi yang untuk saat ini sangat dibutuhkan, terlebih banyaknya fenomena orang kena gangguan jin, baik itu yang disebabkan karena sihir, Ataupun karena hal lain <tuh> Seperti yang kita sering dengar Adanya kesurupan masal Dan lain-lainnya Ini semuanya adalah hal yang patut kita syukuri Adalah nikmat yang besar Yang datangnya dari Allah SWT Khususnya untuk Radio Al-Um 102,5 FM Di Masjid Al-Um dan tentunya juga Sesuatu yang harus kita syukuri Bagi semua pendengar Radio Al-Um e, Kedepan Saya akan memberikan materi Rukyah Syariyah Kepada siapa saja yang hendak bergabung Yang hendak bertanya Yang ingin belajar Silakan untuk e, Mendengarkan radio ini Ar Rukyah Syariyah Insya Allah sangat bermanfaat Bagi Antum bagi siapa saja yang ingin mempelajari rukyah syariah Yang betul-betul syari silakan bergabung Karena ke depan insya Allah kita akan terus memberikan materi Sesuai dengan kitab-kitab yang ada Yang kebetulan sore ini saya bahkan satu kitab Kitab yang sudah masur, ma'ruf, indah roki Di sisi perukyah Yaitu Kitab Wikoia Tul Insan Min Al Jin Wasayton, karangan Syekh Wakiat Atu Salam Bali yang sudah banyak diterjemahkan. Tapi kita juga akan membawakan kitab-kitab yang lain yang intinya kita akan berusaha mendalami rukyah, memahami rukyah, merujuk pada kitab-kitab uh, yang ditulis oleh para ulama yang sudah mutabar yang sudah dianggap <tuh> uh, kesokkannya yang sudah di Tazkiah oleh para ulama besar Seperti Sheikh Abdullah Jibrin Dan lain-lain Jadi bagi Antum eh, Siapa saja yang ingin Mendalami Rukyah dan suatu saat Ingin jadi Roki Seorang perukyah silakan diikuti secara sesama Mulai dari edisi pertama Edisi perdana sore ini <tuh> Dan untuk seterusnya Bagi Bapak Ibu saudara yang Ada yang Saat ini mendengarkan Radu Al-Um Khususnya materi rukyah Sariyah silakan diikuti, materi ini akan Berbicara banyak Tentang misalkan tentang sihir Macam-macam sihir <tuh> Bagaimana tanda-tanda Orang kena sihir Bagaimana cara melindungi keluarga kita dari sihir Gejala-gejala orang yang kena sihir Begitu juga Dengan uh, Gangguan jin secara umum Baik itu gangguan jin terhadap rumah kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak kita Misalkan tiba-tiba anak kecil nangis tengah malam tanpa ada sebab Tiba-tiba nangis dan nangisnya juga aneh, e, tidak berhenti-henti Itu semuanya nanti akan kita bahas, kita jelaskan bagaimana kedudukan gangguan jin dan bagaimana cara mengatasinya. Juga ke depan kita akan membahas tentang hipnosis, hipnotis. Apakah betul hipnotis itu benar menurut syari? Bagaimana pandangan rukyah syariah? Bagaimana kaitannya dengan jin ataupun penyakit penyakit yang lainnya seperti penyakit Ain yang tidak kalah menakutkan dan tidak kalah mengerikan pengaruhnya saat ini yang semuanya itu nanti kita dasarkan pada kitab-kitab yang ada insya Allah semuanya bisa dipertanggungjawabkan dasarkan Quran, dasarkan kutsna, dasarkan Kaul ulama dan seterusnya kemudian juga penyakit-penyakit seperti Autis yang menurut sebagian itu dokteran itu ya pemberian nama untuk jenis penyakit tertentu yang uh, alhamdulillah kita juga pernah menghadapi kasus seperti ini. Dari sisi rukyah, insya Allah juga ada pembahasan tentang masalah itu. Ya, insya Allah kita akan bahas panjang lebar tentang bagaimana dunia jin uh, secara syari agar ya keluarga kita, saudara-saudara kita bisa terbentengi, bisa lurus pemahamannya. Bisa terbedakan antara yang syirik dengan yang betul-betul atas-atas uh, ada dasar syariatnya. Darah-darah uh, yang dirahmati Allah punya pendengar radio tercinta al-Um. Uh, untuk mempelajari rukyah kita tidak bisa hanya mendengar hanya uh, berdasarkan cerita atau berdasarkan kila katanya-katanya. Kita harus merujuk pada kitab Kita harus merujuk pada sumber Pada Quran dan Sunnah Yang kebetulan Untuk sore ini kita Akan mempelajari Aruqya Sar'iya dengan uh, Kitabnya Sehwa Ketatul Salam Bali Yang tadi sudah saya bacakan Mikoyatul Insan Minaljin Wasaiton uh, <tuh> Yang artinya Benteng atau perlindungan manusia dari gangguan jin dan setan. Kita ketahui bahwasanya buku Syekh Waqt Abdus Salam Bali ini buku yang secara sistematis menerangkan dari sejak awal tentang jin dan hakikatnya, kemudian tentang hakikat kesurupan dan dalil-dalilnya yang ada yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. Ini semuanya kita rujuk Agar kita selamat Keyakinan kita, akhidat kita Dari e, mitos, dari mistis Dari mistik, dari kesirikan Tentang seputar Jin Tentang seputar gangguan jin Tentang keserupan, tentang sihir Dan semua yang terkait dengan gangguan jin Pendengar Radio tercinta Al-Om 102,5 FM Yang berbahagia dimanapun Anda berada Uh, jin adalah hakikat sesuatu yang nyata dan bukan khurafat. Jin ada hak dan Islam mengakui keberadaannya Hanya kadang masyarakat karena tidak tahu, tidak mengerti, tidak merujuk pada ulama Sehingga berkembang banyak keyakinan yang menyimpang yang insya Allah Nanti dengan kita belajar kitab Rukyah Sar'iyah Kita akan menjadi lurus keyakinan kita tentang jin Seh Wakil Atus Salam Bali Mengawali kitab beliau dengan judul Al Jin Hakikotun Lah Hurufah Jin Hakikat Nyata Ada Dan Bukan Hurufat Al-Imanu bil Bilgaib Iman terhadap hal gaib Adalah Asas akidah Islam Asas akidah Islam ya, Asas akidah umat Islam Dasar akidah umat Islam Itu dibangun Salah satunya adalah Keimanan kita terhadap hal yang Goib Bahkan beliau menyatakan Bahwa awalusifatun wasaballahu Tabarokawata'ala biya al-muttakin Bi kitabihi Bahkan keimanan terhadap yang gaib itu adalah awal Pensifatan dari Allah سبحانه و تعالى terhadap orang yang bertakwa, sebagaimana dalam Firman-Nya: "Aww tu alif lam mim dalikal kita bula roibabi hudalil mutakin." Allah Ti Na Yuk Minu Nabil Ghaib Iwa Yuki Mu Nas Di dalam dua ayat awal surat Al Baqarah ini Allah menyatakan, ya, wah saya ciri orang yang beriman Allah Ti Na Ghaib Mereka adalah orang yang beriman dengan yang gaib Ini adalah sifat orang yang bertakwa yang disifatkan Allah Taala kepada kita. Jadi orang yang bertakwa ciri utamanya adalah beriman pada hal yang gaib. Ciri utama dan yang pertama terhadap orang yang bertakwa, orang yang beriman adalah meyakini hal yang gaib. Walida, karena itulah wajib bagi setiap muslim ayyunabil gaib imanan la yasawiru roib wala ya Karena itulah wajib bagi orang muslim untuk beriman terhadap hal yang goib dengan keimanan yang tidak tercampur dengan keraguan dan syak keimanan yang yakin keimanan yang mantap yang tidak ada keraguan di dalamnya dan mana goib itu adalah mana sebagaimana yang dinyatakan oleh ibnu Masud ma'goba ba'anna wa akbaranallahu azza wajalla Bihi Auroh Sulu Shallallahu Salam. Yang dimaksud goib itu adalah apa yang di apa yang tidak ada di hadapan kita dan itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Salam. Makrobaanlah apa yang tidak tampak di hadapan kita dan hal yang tidak tampak di hadapan kita ini dikuatkan dikabarkan difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disabdakan oleh Rasulullah SAW Jadi bukan mitos Keyakinan yang berkembang di Masyarakat, ini prinsip Bagi siapa yang e, Prinsip dasar bagi siapa saja yang menyak, e, Akan mendalami rukyah Atau mengenal rukyah Atau ingin e, membebaskan Diri e, Keluarganya, untuk saudara-saudaranya Dari keyakinan yang salah Tentang hal yang gaib, jadi hal gaib ini adalah apa sesuatu yang tidak tampak di hadapan kita dan itu ditabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melalui Quran, melalui Sunnah, melalui kitab kita para ulama. Ini adalah masalah yang goip. Arti makna goip. Wal jin min al goip dan jin ini bagian dari yang goip. Al latija jibuanu min al tari kaisu tadawf aratilah ala wujudi Quran wa Sunnah. Jin ini termasuk makhluk yang goib Yang harus kita imani Yang harus kita yakini Kita tidak bisa melihatnya ya. Kalau nanti ada yang melihat nah Itu nanti bisa terbahas itu, Bisa masuk uh, Masuk kategori uh, Bisa gangguan jin itu Kalau uh, diikuti dengan tanda-tanda yang lainnya Jadi secara umum bahasanya Kita tidak akan bisa melihat jin Ya, kecuali orang-orang tertentu yang e, Dimudahkan oleh Allah Karena ketaatannya, karena agedahnya yang lurus Karena ketakwaannya Karena ibadahnya yang benar Hanya itu saja yang bisa e, Allah tunjukkan bagaimana Jin dihadapan mereka Seperti para ulama, seperti halnya Ibnu Udaimiyah Seperti halnya Imam Ahmad dan Para sahabat dan yang lain-lainnya Ada kalau kemudian berkembang Di masyarakat ada anak Bisa melihat ada mahasiswa bisa melihat, ada pemuda bisa melihat dengan bacaan tertentu. Wah ini bahaya ini. Ini bisa berhadapan dengan rukyah syariah. Ini bisa berhadapan dengan uh, rukyah. Dia harus tirukyah karena terindikasi gangguan cinta. Kenapa bisa begitu? Insya Allah nanti kita akan jelaskan. Duduk persoalannya secara detail. Secara umum bahasanya jin ini termasuk al-ghaib yang harus kita imani meskipun kita tidak bisa melihatnya. Dalil untuk itu banyak sekali baik dari Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW Salah satu dalil tentang bahwasanya jin adalah hal uh, yang gaib yang harus kita imani adalah dalil yang bersumber dalam Quran. Di antaranya Allah menyatakan wa idh sarafna ilaika nafarun minal jinni yastami'unal qur'an dan ingatlah Muhammad sarafna kami hadapan ilaika atafkal nafarun minal jinni sekelompok dari jin yastami'unal qur'an yang mereka mendengar Qur'an ini terdapat di dalam surat al-aqab ayat 29 begitu juga dengan firman Allah yang lainnya Ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqul sunna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kalau di ayat tadi surat Al-Ahqaf ayat 39 Allah telah menyatakan nafaru jin. Nah, jin jin keberadaannya ada. Allah telah sebutkan di dalam surat ini. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 130. Allah juga menyatakan ya ma'sharal jin Ya maksaro jin Wais kalian bangsa jin Ini menunjukkan bahasanya keberadaan jin Dalam islam diakui Sebagai asas akidah islam Siapapun yang menolaknya maka bisa uh, Menyimpang akidahnya Ini sesuatu yang harus kita terima Yang harus kita terima dengan yakin Dan tidak boleh ada keraguan Dan jin ini termasuk bagian dari Yang baib Begitu juga di dalam Surat Ar-Rahman ayat 33 Ya maksaro jini wal insi Inistatok tum antan budu Min aktoris samawati wal at Tan budu la tan budu Na illa bisutan Wahai sekalian bangsa jin Dan manusia Inistatolium jika kalian mampu menembus Jika kalian mampu antan budu Menembus Min aktoris samawati Di penghujung Di ujung langit Ataupun bumi Bangu hujung tembuslah Ya, Latan butuh tidak akan bisa menembusnya ilah besut Tuhan kecuali dengan kekuatan. Ini terdapat dalam surat Ar Rahman ayat 55. Ini semuanya adalah dalil secara khoti yang pasti dalam Quran. Begitu juga Allah menyatakan di dalam surat Jin ayat satu. Kuluh Kiai Layaan Nausta Maunafaruminal Jin Fakolu Inna Sami'na Quranan Ajabah. Katakan Muhammad. Oh kia telah diwayukan ilaiya atasku Anahu bahasanya Istama'a telah mendengar Nafarun sekelompok mila jin dari jin Fakalu yang mereka menyatakan Inna sami'na quranan ajamba Sesungguhnya kami telah mendengar Quran yang sangat mengagumkan Yang menajukan Ini adalah pernyataan bangsa jin Ketika mendengarkan ayat quran ini juga menunjukkan bahwasanya keberadaan jin adalah hak ada. <tuh> Begitu juga di dalam surat Jin ayat 6. Allah juga menyatakan wa annaka rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazatuhum raqqa. Bahwasanya ada laki-laki dari bangsa manusia ya'uduna bi rijalin minal jinni yang mereka berlindung terhadap laki-laki dari bangsa jin. Pazadu rohako tidaklah menambah pada mereka kecuali tambah dosa dan sesat. Ini ayat ini khususnya mencakipi para dukun mereka yang sering ya merujuk pada primbon termasuk juga eh, primbon Jawa termasuk juga kitab-kitab ucarobat yang kalau melewati tempat-tempat tertentu kemudian dia berlindung bah Yunsewu. Ah ini bagian dari yang termasuk ayat ini. Ayat ini juga mengokohkan tentang akidah orang beriman, orang Islam akan keyakinan adanya jin yang tidak bisa ditolak Karena jin itu ada, tentunya kita harus pikirkan apa yang dilakukan jin itu Apakah semua jin baik, bagaimana kalau dia tidak baik, apa model gangguannya, apa bentuk gangguannya, bagaimana sifat-sifat gangguannya macam-macam model gangguannya dan bagaimana cara kita melindunginya hal yang harus kita yakini yang tidak boleh kita ingkari satu fenomena yang sangat memprihatinkan kalau kemudian keberadaan jin ini ditolak sebagian kelompok mereka yang ya berasal dari akademisi yang ya pernah menyatakan ya, dalam pers yang sudah dimuat di media cetak koran Menyatakan e, Kesurupan itu tidak ada Dan beginilah Memang di sebagian buku Di kedokteran, misalkan di Dunia e, Sekuluk ya, Keberadaan kesurupan ini tidak diimani Tidak diakui Yang itu juga berarti e, Menolak keberadaan Adanya jin secara tidak langsung Nanti kita akan bahas Secara panjang lebar Tentang masalah kesurupan bahwasanya kesurupan itu adalah hak Bahkan ada ayat yang menyatakan tentang Adanya kesurupan Yang ada membantah Ya mudah-mudahan e, Tidak hanya sekedar membantah Tetapi bisa menyadarkan Bisa meluruskan mereka yang e, Menolak adanya kesurupan Kesurupan itu hak Ya kita punya banyak data Dan ya insya Allah Data itu sangat kuat untuk menambah apa keyakinan Yang mungkin bisa membuat yakin Mereka yang tadinya menolak adanya kesurupan. Kemudian kita lanjutkan Kalau tadi sudah kita bacakan dalil-dalil uh, Quran tentang adanya jin yang harus kita imani Bagaimana sekarang dengan dalil min adilat sunnah dari sunnah Yang pertama dirawatkan dari muslim dalam kitab sohainya dari Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laila. Fafaqatnahu faltamasnahu fi athyati wasiabi Fakulna tutira ustura au ugtila. Fabatna Pisahilailatin bata piha kaum, balama asbakhna idahu ajaa man min kibali kiro, kola fakulna ya rasulullah, fakot naka fatolah naka falam najitka, babat nabisahilailatin bata piha kaum, fakola atani dahil jin pada habtu maahu fakorotu alaihulquran kita terjemahkan dulu. Berkata Ibnu Mas'ud, "Kunnama'a Rasulullah SAW adalah kami bersama Rasulullah SAW di suatu malam, Dzatul Lailah. nahu, tiba-tiba kami Allah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faltamasnahu, kemudian kami mencarinya. Fil di lembah-lembah wasy'ab dan di perkampungan. Wa maka di antara kami ada yang menyatakan Us mungkin diterbangkan beliau ini. Auuktila atau dibunuh. Sabatna maka pada saat itu kami tidur. Besarin laylatin batabia kaumun yang tidur kami tidak nyenyak. Yang cemas dilanda dengan kecemasan. Besarin laylat batabia kaumun. Jadi tidak tenang para sahabat karena kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idunya tidak tenang, gelisah karena khawatir karena ketakutan dengan kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahna maka kami di pagi hari, idza tiba-tiba, huwa Rasulullah, jaa ming Yang datang dari arah gua Khiro Kemudian qala Kami berkata, eh, fakulna ya Rasulullah kami berkata, Ya Rasulullah, fakot kami telah kehilangan Engkau, fato'lah maka kami mencari Engkau. Falam naji dan kami tidak mendapatkan Engkau. Wabat Nabi sari lalatan. Ba, tapi akau kami tidur ya, semuanya dalam kondisi gelisah, tidak tenang, karena memikirkan Engkau. Fakolah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Atanida yaljin telah mendatangiku. Da'i dari jin Fadahab tu ma'ahu Maka aku pergi Dengannya Fakorotu alayhumul quran Maka aku bacakan Atas mereka quran Atani da'il jin Rasulullah s.a.w. menyatakan Telah mendatangiku da'i dari jin ya, Yang pengajak Ini menunjukkan Bahasanya ya, Selain ada di dalam quran Dali tentang Eksistensi jin, keberadaan jin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau hidup menghadapi dengan dunia jin, bahkan di antara, di antara mereka, bahkan di antara pasien jin ada yang mendatangi beliau dan minta dibacakan Quran. Ini menunjukkan bahasanya dalil, dalil tentang sunnah, dalil-dalil ya, sunnah tentang jin ada yang menjelaskan tentang keberadaan jin itu yang harus kita imani dengan yakin. Kita lanjutkan kemudian qola bantolak bantolak kobinda. Ibnu Mas'ud menyatakan bantolak kobinda melanjutkan menjadi kemudian kita pergi fa'ara fa'aruna wa asaron yarhum Kemudian kami melihat jejak-jejak mereka bangsa dan kami melihat api mereka. Fasa'aluhu zata Rasulullah Allah kemudian melanjutkan. Mereka itu meminta zat, bekal, makanan. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada bangsa jin, lakum kulu admin dukir Rasulullahi alai yaqau fi aydikum aw far mayakun lahman burotin ulf Lidawabikum Lakum kulu admin bagi kalian. Ya, ini bangsa jin meminta kepada Rasul, kepada Rasulullah tentang bekal Menanyakan tentang bekal Tentang mak uh, makanan yang harus dimakan Rasulullah menjawab Lakum bagi kalian Kulu utmin Semua tulang yang disebutkan oleh Allah Disebutkan nama Allah Atasnya Ya kau fi ayatikum Tidaklah ada di hadapan kalian Awfaromayakun lahman Itu semuanya bisa menjadi Makanan bagi kalian Wakulubuk rotin Begitu juga kotoran hewan Lidawabikum dari hewan e, kalian itu semuanya adalah kalian maksudnya adalah manusia itu semuanya adalah e, makanan bangsa jin jin yang muslim tentunya karena disebutkan asma Allah ketika makannya. Pakola Rasulullah SAW palatas tanju bihma karena itu kita semuanya kita semuanya jangan sampai istinja dengan kedua hal tadi itu fa ha innahuma kana sumunya kedua itu ta'amun iqwanikum itu adalah makanan bagi saudara kalian dari bangsa jin hadis ini sahih tentunya karena diriwatkan oleh uh, Imam Muslim dalam kitab sahihnya kemudian uh, dalil yang kedua minus sunah dari An Abi Said Al-Khudri anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Aroka tokei bulgonam wal ba'diah. Sesungguhnya Aku ya Rasulullah berkata kepada Sa'id al khudri ini sesungguhnya Aku Aroka melihat engkau. Ya Aku Sa'id al khudri tokei bulgonam wal ba'diah mencintai kembalaan dan tempat kembalaan, mencintai kambing dan tempat kembalanya. Fa'idah kunta pi gona jika engkau berada di tengah-tengah Hewan uh, Kambing-kambingmu Hewan piaraanmu Kembalaanmu Aubatiyatika Atau di tempat kembalaanmu Fa'adanta Maka pada saat itu datang sholat Engkau adhan untuk sholat Farfa Rasulullah merintahkan Keraskan sautaka Suaramu binita ketika adhan Fa'innaulayasma'u Maka sesungguhnya tidaklah mendengar Mata sauti sepanjang suara Al-Mu'atin Jin Jinun wala insun Jin maupun manusia Wala sayun atau apapun Illa saydalahu Yaumal kiamah Tidaklah hal itu Kecuali menjadi saksi Nanti baginya di hari kiamat Sekali lagi Rasulullah menyatakan Tentang keberadaan jin Yaitu Apabila seorang berada di tempat Gembalaannya dan tempat Padang gembalanya Kalau sekarang ya Di tanah lapang ketika Membalakan kambing Atau kalau sekarang ya bebek itu Di sawah Kok datang waktu sholat Kok kemudian harus adhan Maka Rasul memerintahkan Adannya dikeraskan Ya kemudian Rasul Menyatakan tidaklah mendengar Apapun ya baik JIN maupun manusia atau apapun kecuali ketika orang itu azan dengan dikeraskan menjadi saksi bagi dirinya bahwasanya dia adalah seorang muadzin pada hari kiamat ini juga menjelaskan bahwasanya keberadaan jin itu ada kalau tadi jin itu eh, mengundang rasulullah untuk membacakan Quran di kaumnya kalau yang hadis kedua ini menjelaskan bahwasanya jin juga ada di tempat-tempat gembalaan nah, ya kalau sekarang ya di sawah di tanah lapang dan seterusnya itu juga ada jin terlebih-lebih kalau di kota seperti ini bagi muadzin ya, mengeraskan suara adalah bagian dari sunnah yang dimintakan rasulullah yang itu akan didengar oleh jin dan manusia dan semuanya yang ada sekitarnya karena itu disunahkan untuk mengeraskan suara ketika adhan. Kemudian dalil dari sunah yang ketiga hadis tadi diwakilkan oleh Imam Bukhari dan Malik, Wan Asai dan, dan Ibnu Majah. Kemudian dalil yang ketiga di dalam Sahihain Ani bini Abbas rotiulloh anhuma dari sahabat Ibnu Abbas paman beliau, semoga Allah meridhoi nya. Kola intaloka Intola kau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fito ibadimin askhabihi, amitina ilasu ki ukas. Rasulullah pergi bersama rombongan sahabat beliau ke pasar ukas, menuju pasar ukas. Wa kau khayalah pada saat itu khayalah baina sayatin, wabaina kabar sama. Pada saat itu sudah terhalang, telah terhalang. Antara setan dengan kabar Berita yang ada Dari langit, yang turun dari langit Ya saat itu Sudah terhalang, sudah terhijab Tidak bisa setan mencuri berita lagi ke langit Dan ini juga menunjukkan Bahwasanya, begitulah setan Yang masuk pada dukun, ramal Paranormal Yang itu Hasil ramalannya Tebaannya adalah dari setan Yang mencuri berita dari langit Nah sejak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu menjadi terhalang. War Salat Alaihim Ah mereka yang mencuri berita ini dikirim, eh, dijatukan meteor atas mereka. Karena mencuri berita mereka dilempar meteor, batu-batu eh, langit. Farajat ja Sayatin ila kaumihim sehingga kembali setan pada kaum mereka pada kelompoknya, pada bangsanya, fakolu malakum apa yang terjadi pada kalian? ya bangsa jin yang lain menyatakan begitu fakolu maka yang dilempari tadi itu yang balik lagi, yang terhalang dari mencuri berita. kalau nanti kita akan masuk di bab asnaf, ya bab jenis golongan jin yang mencuri berita ini jenis jin yang memiliki e, sayap yang biasa masuk pada dukun-dukun paranormal. Ditanya mereka yang balik kucing ini, maka Mereka menjawab, khayala bainana wa bainal khabari sama telah terhalangi bagi kami dan kabar dari langit, berita dari langit. Wa arsalat alaina asub dan kita ini dilempari dengan meteor itu, batu meteor itu. Jadi kalau ada batu meteor jatuh itu sebenarnya tidak murni gejala alam Itu menunjukkan bahwasanya Ada jin jenis pencuri berita Yang sedang dilempar oleh malaikat Itu mestinya seperti itu Nanti kita akan temukan Banyak hal Yang meluruskan mitos keyakinan Yang salah di masyarakat Berdasarkan hadis-hadis tentang Kaitannya dengan jin Kalau <tuh> Mereka kemudian bertanya Melanjutkan pertanyaannya Mahalabey nakumwa bayakah bersama, tidaklah menghalangi antara kalian ketika mencuri berita, ya, dengan berita yang datangnya dari langit. Illa saya unkhadas kecuali ada sesuatu yang terjadi. Patribu masarikal art memagori bah. Kalau gitu pergi, Coba cari tahu ya, di timur dan barat bumi ini. Mereka kemudian menyebar fanduru ma hadzal ladhi mereka memperhatikan apa yang menghalangi antara mereka dengan bainakharis sama fansarufa ulaikal ladzina tawajjahu maka mereka berpindah pergi ya tawajjahu nahwa tihama yang mereka tadinya menghadap ke arah tihama ila nabi SAW pada Nabi, wawabinaklah yang pada saat itu Rasulullah dinaklah bersama sahabatnya Amithina ilasuk yang menuju suk pasar Ukas tadi, sebagaimana ahli sawal tadi. Kemudian wawaisolli yang pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat biaskabi bersama sholat bersama sahabatnya bersama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh sholat al-fajr Fala mazami Qur'an tatkala bangsa jin ini yang tadinya pencuri berita yang bisa terbang ke sana kemari ini Mendengarkan Qur'an Istama'u lahu mereka mendengar Qur'an baginya Fakalu ya kau mana Mereka bangsa jin ini menyatakan ya kau mana Wahai kami Inna sami'na Qur'anan ajabah Sesungguhnya kami telah mendengar quran yang begitu mengagumkan. Iyyaka ilarusthi fa'aman nabii, menunjukkan pada petunjuk yang memberi petunjuk pada yang lurus. Fa'aman nabii maka berimanlah kami dengannya. Wala nusyrika bi Rabbina khata, dan kami tidak menyembah Rob kami dengan sesuatu pun dengan seorang pun. Pahala <imitation> Allah ala Nabi saw. Kemudian Allah swt menurunkan kepada Nabi saw uh, ayat kuluhia ilayaan naustamaanafaruminal jin seperti yang sudah kita baca di awal katakan Muhammad telah diwajukan atasku annaustamaanafaruminal jin bahasanya telah mendengar Sekelompok dari jin Ila ayat Wa innama auha Ilahi kaul jin Sungguhnya yang ee, Ucapan oh ilahi kaul Jin Itu adalah ucapan bangsa Bangsa jin Ini semuanya adalah dalil-dalil Dari sunnah tentang Keberadaan jin yang harus kita Imani, sekarang timbul pertanyaan ya. Adam ru'yah Laisa dalil Ya Tidak adanya Apa betul Kalau tidak ada penampakan itu Tidak bisa dicarikan dalil Artinya sesuatu yang tidak bisa kita terima Tidak seperti itu Karena in, Inna adama ru'yati Ajin al layadul ala Adami wujudia Sesungguhnya tidak adanya jin yang tidak bisa kita lihat Itu bukan berarti tidak ada Wujudnya Banyak sekali di sekitar kita yang tidak bisa kita lihat Tapi hakikatnya ada Seperti halnya Lampu Lampu uh, listrik Lampu listrik, aliran listrik Kita tidak bisa melihatnya Tapi kita bisa Membuktikan kalau dia ada Seperti lampu yang bisa nyala karena ada aliran listrik Kalau kita ingin membuktikan Bisa kita pegang kan? uh, Tersengat aliran listrik itu tapi kalau kita lihat Tidak ada Tidak bisa kita melihatnya Jadi sesuatu yang tidak tampak Bukan berarti itu Mesti tidak ada dan kita tolak keberadaannya Sebagaimana saat ini kita tidak bisa melihat jin, Bukan berarti jin itu tidak ada Justru Banyak yang membuktikan bahwasannya Sesuatu yang tidak tampak Itu tidak mesti Tidak ada hakikatnya Justru ada Seperti halnya aliran listrik tadi Ini Ini adalah penjelasan yang Disampaikan oleh Sekat Wakil Tatu Salam Bali Dalam kitab beliau uh, Demikianlah untuk uh, Mukadima pembukaan tentang Kitab rukyah Rukia tadi seputar tentang Dalil secara sari Baik dari Quran dan Sunnah Tentang keberadaan jin yang harus kita imani Ini penting Supaya keyakinan kita lurus Dengan keyakinan lurus ini InsyaAllah kita siap untuk mendalami rukyah syariah Dan kita pun siap Bagi siapa saja yang ingin Menterapi semua jenis Gangguan jin Karena keyakinan kita sudah lurus Berdasarkan Quran dan Sunnah Demikian para pendengar Radio Tercinta Al-Um dimanapun berada Tentang Kajian rukyah syariah Dari Mukodimah Di sore hari ini Saya kembalikan kepada penyiar barangkali mungkin ada yang bertanya silakan. Terima kasih Ustadz Arifuddin Demikian tadi penjelasan tentang Rukya Sariah bersama Ustadz Arifuddin Dan insya Allah Kita masuk pada sesi tanya jawab Dan kini kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui SMS Di nomor 083. 848348111 Ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan Dari nomor akhir 49 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Nabi Khair ana Abu Musa dari Malang iya ana mohon penjelasan Tentang hadis Orang yang merukyah Dan yang minta dirukyah tidak akan masuk ke dalam tujuh ribu golongan yang masuk surga tanpa hisap benarkah ini Ustad Sukran? Iya uh, sebelumnya Cakumullah ya atas pertanyaannya untuk masalah ini jelas masalah yang butuh pendalaman jelas butuh rujukan tidak hanya satu kitab uh, Insya Allah ke depan kalau sudah saatnya kalau materi rukia ini sudah ada gambaran secara utuh, kita akan coba bahas tentang bagaimana sebenarnya kedudukan hadis itu ya karena ini juga kadang menjadi sobat, mereka yang kena jin takut tidak minta rukia tidak eh, takut karena harus masuk dalam hadis itu yang insya Allah sebelumnya tidak seperti itu, tetapi supaya tidak menjadi ya, bentuk kesalahpahaman, ya saya minta Abu Musa untuk sabar Terus ikuti saja Nanti insya Allah kita akan bahas secara uh, Mendetail Dalam satu pertemuan atau lebih Tentang khatis itu Begitu juga dengan kol-kol lama Tentang masalah ini Kita kumpulkan semuanya Dan kemudian uh, kita pahami Sehingga ada kesimpulan yang utuh Tentang masalah khatis itu Jadi Afwan ya Saya tidak bisa menjawab langsung Karena E, pertanyaan ini harusnya pertanyaan yang sifatnya sudah e, e, orang paham tentang rukyah secara mendetail baru kita e, jawab. Jadi saya mohon sabar pada Abu Musa untuk senantiasa mengikuti kajian ini yang insyaallah kalau tidak salah jadwalnya setiap minggu sore jam 4 sampai jam 5 dan kemudian besok Senin pada Isya sampai selesai. Jadi mohon sabar Ikuti dulu kajian rukia ini Paling tidak Kalau kita uh, Mengikuti kajian ini Kita bisa memahami rukia Dengan benar Ya insya Allah uh, Jauh dari kesalahan Dan itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri Kita bisa merukia Sendiri kita sendiri Sehingga jelas tidak masuk pada khatis itu Itu yang pasti Dan begitu juga Para pendengar radio tercinta di mana pun berada Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai dirahmati Allah, kalau mengikuti kajian ini dengan seks dengan seksama Insya Allah uh, bisa mengatasi sendiri bisa merukyah sendiri bisa mengusir jin yang ada di rumah bisa mengusir sihir bisa menangani saudara-saudaranya yang uh, kemungkinan kena gangguan jin Insya Allah akan kita bantu untuk uh, memahami masalah. Ini masalah rukyah ini untuk diri sendiri InsyaAllah akan uh, Bermanfaat sekali Jadi itu yang bisa saya jawab untuk sore ini Afwan, saya tidak bisa Menjawab Sehanya uh, sepenggal saja Karena khawatir nanti Terjadi salah paham Jadi butuh pertemuan khusus untuk itu uh, Demikian Saya rasa jawab Terima ya. kasih untuk pendengar yang ingin mengirim pertanyaan bisa dikirim ke nomor 083 Saya ulang lagi 083 848 348 111 okay. uh, Ini Ustadz ada yang bertanya lagi Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ana mau tanya Bagaimana membedakan rukyah sar'i dengan rukyah yang tidak sar'i? Subkransan. Uh. <tuh> rukyah sar'iyah dan rukyah ghorusar'i. Ya jelas kalau kita ingin membedakan, pertama ya kita harus paham dulu yang sar'i seperti apa, baru kemudian kita bisa membedakan mana yang tidak sar'i. Kalau kita jawab secara singkat, rukyah sar'i adalah rukyah yang mendasarkan pijakan Semua dasar Rukyanya, semua hal Teknis Rukyanya Asas Rukyanya, keyakinan Rukyanya Itu berdasarkan Quran dan Sunnah Berdasarkan kaul ulama Petunjuk para ulama Ada kitabnya yang dijadikan rujukan Nah yang tidak syari Jelas yang berdasarkan uh, Di luar Quran Di luar Sunnah Atau berdasarkan Quran dan Sunnah, tetapi itu dengan pemahaman yang salah, dicampur dengan uh, kejawen, misalkan dicampur dengan perimbun, dengan mujarobat dan seterusnya. Ada ayatnya, tapi itu tidak uh, tepat dipahami, agak di di apa di ikuti juga dengan pemahaman salah yang lainnya, misalkan seperti yang berkembang di dunia pondok dengan raja-raja itu bisa saja orang cara uh, apa simpel sederhana itu bisa menganggap itu juga rukyah ya seperti halnya yang sekarang beredar di masyarakat kalau ada orang sakit kemudian minta air terus air itu diberi bakaran ayat-ayat yang ayat-ayat eh, yang sudah sudah dibakar dimasukkan ke air itu ini sepintas soal Allah itu kan ayat juga itu bagian dari Rukiah yang sari tidak tidak seperti itu atau juga dikir dikir yang e, bid'ah itu juga kadang orang awam sulit membedakan ya karena dia tidak tahu yang sari dikir yang sari kemudian dia tahunya orang itu pakai jubah putih pakai songkok pakai tasbih pakai, ya, akhirnya bisa saja orang itu tertipu dan ini seworon banyak banyak sekali kasus yang pernah ya kita tangani yang sebelum kita tangani ini dulunya pernah dirukyah saat itu kemudian kita tanya dirukyah siapa bagaimana rukyahnya loh itu bukan rukyah yang tidak sama dan ini menjadi salah satu uh, hal yang harus dilakukan oleh roky rukyah yang syari peruk yang syari sebelum rukyah dia harus menjelaskan dulu kedudukan Rukya syar'i ini. I sering ya datang ke rumah kita jelaskan, Bu, Nenzo, ya kalau Ibu ya, ya, mau kerjasama dengan kita, meyakini pengobatan ini dari kita, ya kita teruskan. Kalau Ibu masih terhubung dengan pengobatan lain, ya kita tidak bisa meneruskan itu, karena kalau sudah di tangan Rukya ya pengobatan yang tidak syar'i ya, harus dihentikan dulu. Jadi banyak kasus yang E, masyarakat itu menjadi samar tidak bisa membedakan antara rukyah yang syari dan yang syari. karena itu saya mohon pada bapak ibu dimanapun anda berada, mahasiswa terutama juga atau siapapun yang ingin dalam rukyah, untuk senantiasa mengikuti kajian rukyah di sore hari ini minggu dan nanti e, besok di e, hari senin malam setelah isak, agar bisa memahami oh ini rukyah yang syari dan ini yang tidak syari. pernah suatu saat ya. Eh, kebetulan anak ini sih pernah ngisi di radio ada oh, pelatih bela diri yang yang ya bela diri sudah terkenal itu memprotes apa bedanya saat Arif dengan yang lainnya ya masalah ini masalah rukyah karena dianggap sama saja gitu loh wah beda pak dan kabar mungkin sulit membedakan sama-sama megang air putih. Kita membacakan ayat dengan jelas Dengan terang tanpa ada subah Tanpa ada kesamaran nah, Kalau dukun itu pinter Dukun putih, dukun hitam sama saja Kalau dukun putih kadang bacaan ayatnya dikeraskan Tapi bacaan-bacaan yang lain di, diperlankan Ini pun juga bagian dari rukyah yang tidak syari yang harus kita Bisa membedakan Karena itu untuk bisa membedakan dengan jelas Ya pahami dulu yang benar Baru nanti tahu yang sah, yang salah Untuk itu ikuti, ya harus mengikuti Kajian ini dari awal sampai Sampai akhir, jangan sampai Kemudian yang ikutinya terputus-putus Nanti bisa jadi salah paham Karena yang kita baca, kitab dari awal sampai akhir Jadi tersistem, teratur begitu. Demikian yang mungkin Bisa saya jawab ya, saya tadi. Terima kasih Ustaz Ini ada dua SMS yang masuk Ustaz. Ya. Saya bacakan yang pertama Ustaz. Ini dengan nomor akhir 40 Assalamualaikum Bagaimana membedakan Assalamualaikum. Kalau orang itu surupan atau kena sihir Kesurupan atau kena sihir Dua-duanya sebetulnya sama Orang kena sihir itu bisa kesurupan Dan tidak setiap kesurupan itu Mesti kena sihir Itu kalau dibedakan dulu ya Jadi asur kesurupan itu Bisa saja menimpa orang yang kena sihir Ujung-ujungnya orang kena sihir itu ya kesurupan Salah satunya Kesurupan Tapi tidak setiap kesurupan itu Kena sihir nah Kesurupan itu bisa banyak penyebabnya Ada enam paling tidak Bisa karena orang itu e, takut berlebihan Jadi haupun sadidun Terhadap sesuatu yang membuat dia takut berlebihan Kalau takut sekedar takut Itu tidak menyebabkan orang itu kena gangguan jin Tapi kalau takutnya sudah sadid, sudah sangat Maka itu bisa potensi kesurupan Begitu dengan khusnun, sadidun, sedih, berlebihan Itu menja bisa menjadi penyebabnya Walaupun sadidun itu sudah, sudah bisa menjadi penyebab orang kesurupan Ingkibah pusawat memperutut memperututkan sahwatnya itu juga menjadi penyebab banyak orang yang uh, kena jin gara-gara sahwat. Oh banyak sekali kalau yang satu ini seperti kebiasaan anak muda yang tidak nikah onani itu. Wah itu potensi kena jinnya wah besar sekali itu. Karena itu kan sahwat tadi itu. Kau dah agop lassah tidak? Ya lalai berlipian, tak solat, tak puasa. Kalau nanti bah, datang bulan Ramadhan tak puasa merantang orang tua dan seterusnya itu bisa kesurupan. Setiap saat bisa kesurupan kalau mentalnya down, fisiknya down bisa kesurupan. Itu apa sebab-sebab orang bisa kena gangguan jin yang bisa menyebabkan kesurupan. Dan yang terakhir yang bisa menjadi sebab orang kesurupan, menjadi penyebab kesurupan, bisa saja orang itu belajar kanuragan, kesaktian, ilmu kebal dan seterusnya. Banyak sekali orang yang karena tidak kuat mempelajari ilmu ini kemudian kesurupan. Ya. Walaupun definisi kesurupan itu sendiri tidak mesti harus Mereka yang teriak-teriak, ketara-ketara, jirin-jirin dan sebagainya Karena yang namanya orang kena gambaran jirin kesurupan itu bisa saja dilihat dari Ketaatannya, siapapun yang tidak taat Itu bisa jadi kena jin Yang bisa kita kategorikan kesurupan Jadi beda antara kesurupan dengan sihir itu beda kasus, beda kitab Kalau di Sehwakit Atus Salam Bali, kitabnya sudah berbeda Dan itu semuanya nanti kita akan pelajari ya secara rutin sehingga kita bisa semakin jelas memahami uh, apa saja bentuk gangguan jin uh, saya kira itu jadi tolong sabar ya untuk senantiasa mengikuti kajian ini jessakohair ustadz ini ada pertanyaan lagi ustadz yang masuk dari nomor akhir 00 assalamualaikum bagaimana penjelasan secara saint tentang orang yang menjadikan Seseorang sebagai perantara Untuk berkomunikasi dengan jin Wah ini masalah ini ya Itu nanti masuk dalam Surat jin ayat 11 itu yang Tadi sudah kita bacakan Ya Kita coba Baca lagi ayatnya Tolong nanti, tolong nanti Dibuka ya Surat jin ayat 6 Wa annauka narijal minal insi Yaudu nabirijal minal jinni Fasadu humrahko Secara umum ayat ini menegaskan Haramnya minta tolong Bangsa jin Siapapun yang minta pertolongan bangsa jin Maka tidak bertambah kebaikannya Atau keselamatannya justru tambah sesat ini adalah keyakinan Umat islam yang Yang pasti, yang benar, yang lurus Bahasanya hukum memohon pertolongan pada jin Itu tidak boleh Haram hukumnya Kemudian kita jelaskan secara fakta Di lapangan Insya Allah ya Hampir bisa dibilang 100% Siapapun yang mau dijadikan perantara e, Mediator ya Untuk jadi mediasi Jin itu masuk dan dialog Seperti halnya di televisi yang Dibuka pikirannya itu Tiba-tiba terus kemudian bisa melihat Itu Yang pertama Tidaklah bisa terjadi Kecuali orang yang yakin dengan kesalahan tadi itu Artinya Orang itu sudah akidannya salah yang kedua kemungkinan besar mereka yang dijadikan mediator ya, mediasi tempat jin itu untuk ngomong menjelaskan itu bukannya itu bisa seenaknya dikeluarkan tidak, tapi setelah itu orang itu pasti diganggu, pasti tambah parah. pernah ada mahasiswi yang pernah kita tangani dulu masih lama dulu itu sekitar tahun 2001 2002 itu awalnya ya dia konsul dia kita tangani setelah itu ya ada berkah yang salah ini yang yang ya ini kita sampaikan saja padanya jujur yang kemudian menjadikan jin yang sudah di dalam tubuh mahasiswi ini yang kebetulan eh, sudah Islam atau saya lupa waktu itu dia sensitif ya. dia orang yang peka. Dia mau dibuat e, tempat masuknya jin untuk kemudian menceritakan kasus e, orang yang sedang ditangani Ustaz itu. Kemudian cerita kepada saya, suatu saat dia datang ke rumah mahasiswa ini menceritakan kondisi dia yang sering digunakan sebagai mediator. Terus saya bilang, "Wah, itu bahaya." Sampai ini bisa tambah Parah jennya itu bisa tambah Dikuasai permanen Dan itu memang Kenyataannya dan itu tidak boleh Karena jin masuk di tubuh itu pasti memberikan Konsekuensi buruk Pasti memberikan dampak buruk Jadi jangan sampai ada pengobatan eh, Rukiah ya, yang menjadikan manusia Sebagai mediatornya itu nanti jin itu tidak akan pernah eh, Begitu saja Melepas tanpa ada jasa yang dia minta, jadi orang yang dijadikan mediator itu sama saja orang yang bersedia untuk dimasuki jin. Siapa yang mau di uh, senang dimasuki jin? Saya kira nggak ada. Coba aja nanti coba mau siapa yang mau ya boleh nanti kita cek kita tes kira-kira ada jinnya apa tidak di, di tubuhnya. Insya Allah hampir bisa dipastikan orang itu ada jin. Di dalam tubuhnya, jadi ini bahaya sekali Jadi jangan sampai menggunakan teori ini Ini teori yang salah ini. Ya. Uh, saya kira itu Jadi mohon untuk uh, di, Dijauhi teori ini, jangan sampai uh, Dipraktekan Terima kasih Ustaz hmm. uh, satu, satu lagi pertanyaan Ustaz yeah. Ini dari nomor akhir 49 yeah. Assalamualaikum Ustaz, Ana mahasiswa UIN yeah. Ana pernah lihat acara Rukyah masal di TV yeah. Hingga beberapa pasien kesurupan Apakah itu dibenarkan dalam syariat, Brokowafik Ustad? Uh, Insya Allah ya, akan saya siapkan dulu materi mengenai benar dan tidaknya rukyah masal. Tetapi saya akan melihat dari sisi yang lain. Kenapa rukyah masal itu justru uh, kadang ya dan banyak kasus itu tidak tambah lebih baik orang yang kena cinta tambah lebih parah. Ini yang harus kita lihat dulu. Jadi untuk mengukur benar dan salah kita lihat dampaknya dulu. Kalau ternyata dampaknya lebih buruk, manfaatnya lebih sedikit dan masalahnya lebih besar, maka itu harus hati-hati. Jangan-jangan e, rukyah masal itu salah, ya meskipun nanti kita akan coba bahas secara khusus tentang rukyah masal. Kedua kan bagaimana, bagaimana menurut pandangan para ulama, bagaimana menurut syariat itu sendiri. Nah tapi dari sisi manfaatnya. Seringkali kita temukan kasus-kasus Mereka yang pernah dirugia masal Yang tadinya mestinya Itu tidak sampai Awalnya tidak kesurupan ya Jadi kesurupan Dan ini merupakan teknik yang salah Salah, kenapa? Karena yang namanya nikmat kesadaran Untuk tidak kesurupan Itu adalah anugerah besar dari Allah yang harus dijaga Jadi prinsip dasarnya itu begini Kalau ada orang kena gangguan jin Dia masih sadar, jangan di Buat tidak sadar, dibuat untuk kesurupan Itu salah, mundur Itu sama saja memberikan ruang gerak bagi jin untuk bisa menguasai orang itu Padahal sekian lama Allah pertahankan supaya orang itu tidak kesurupan Jadi teknik membuat kesurupan Itu sebenarnya salah Yang benar itu Kalau kalau dipahami dengan benar Pertahankan kesadaran Rasakan apa yang ada sekitarnya Benturkan dengan ayat-ayat yang diputar Maka itu akan mengeluarkan jin Bukan membuat kesurupan Dan ini yang salah di situ Jadi ya memang fantastik orang senang lihat itu langsung banyak yang sok, ya, banyak yang kemudian sadar betul bahwasanya itu ada nyata rukia itu hak tapi kadang justru malah mereka yang tadinya sadar keluar tambah banyak, mereka yang tadinya sadar kemudian tambah nggak karu-karuan ya, kejar perukiannya terus karena salah, salah diagnosanya, salah terapinya dari awal, jadi saya ulangi prinsip awalnya, kalau pasien itu orang yang kena gangguan jin masih sadar, buat kesadaran itu terus ada dalam diri orang itu. Jangan sampai kemudian mundur. Jadi kesurupan dirugyah sampai kemudian sadarkan diri sampai kesurupan itu hanya ketika orang itu sulit untuk ditangani dengan tausiah, dengan terapi, dengan ketaatan baru kemudian dibacakan ayat dan harus kesurupan. Itupun kalau sudah diiringi dengan ketaatan, dia sudah paham dengan rukyah, paham dengan tauhid bahwa yang menyebutkan adalah Allah. Kalau kemudian terjadi proses kesurupan pada saat dirukyah setelah dipahamkan tadi semuanya itu, itu tidak akan dampaknya mundur ke belakang buruk. Dia akan semakin kuat untuk mengalahkan jin itu. Tapi beda dengan yang sifatnya dadakan. Apalagi ini harus juga harus dipahami. Kalau Misalkan kita telusuri Rukya e, kesurupan masal, kenapa terjadi kesurupan masal? Itu salah satunya pemicunya karena ada teriakan jin yang di situ yang dibiarkan lepas, sama dengan halnya e, yang terjadi pada e, Rukya masal. Kalau ada e, kesurupan orang kesurupan, kemudian jinnya teriak histeris kuat sekali, itu pada dasarnya kayak membangkitkan jin yang lain untuk segera masuk. Kenapa begitu? Karena teriakan jin itu itu sudah merupakan bentuk serangan jin terhadap manusia. Jadi hawanya, suara itu, kalau untuk anak kecil itu bisa langsung kesurupan atau paling tidak panas dingin. Ya, jadi itu kesalahan. Nah, kalau dihukumnya masal itu dibiarkan dilepas, ngeria-neria. Jadi yang tadinya tidak kesurupan bisa tambah kesurupan, dan itu mengundang jin lain untuk marah dan pada akhirnya bisa masuk sinyal yang tadinya sinyal bisa Terapi tanpa harus kesurupan Akhirnya kesurupan Yang lebih parah lagi kalau orang itu tidak tahu Bekal dasarnya Kemudian kesurupan di tempat Acapali seringkali justru malah tidak selesai Tidak tuntas tambah parah Dan yang lebih kiri lagi Kadang standar pengukuran Tentang kesembuhan Tentang orang terindar dari apa Sudah bebas dari jin ini kita sering temukan Mereka yang sudah pernah Di rukia masal, masal Dia menemui saya itu ya, Ustaz, saya ini sudah tidak ada jinnya. Siapa bilang? Ya soalnya saya waktu di gereja sudah tidak ada reaksi. Padahal dari tanda klinisnya dari tanda fisiknya saja sudah mengabarkan ini orang ini kena jin masih banyak, masih full. Jadi karena salah dalam pendekatan tadi itu, salah dalam pijakan tadi itu sehingga terus kemudian salah ya dalam penanganan dan seterusnya. Dan ini sering kita temukan yang eh, kedua kalinya, yang sekian kalinya Karena kita juga temukan teknik-teknik rupiah yang kadang itu tidak benar Ya tidak benar Kita kadang-kadang sampai ya prihatin Masa diperlakukan seperti itu Ya Allah itu salah itu Itu ya nantinya insya Allah kita akan bisa luruskan Dengan memahami rupiah syariah yang merujuk pada kitab-kitab Jadi eh, mohon sabar untuk senantiasa mengikuti Uh, kajian Rukyah di sore hari Di hari minggu ini dan nanti, besok Insya Allah pada uh, isya Insya Allah kita lanjutkan lagi Mudah-mudahan uh, semakin tambah Ilmu kita tentang pemahaman Rukyah Sehingga kita semakin jelas tentang Rukyah Tidak kabur, tidak samar Tidak tercampur dengan kesalahan Dan mudah-mudahan dengan itu Akhidah kita menjadi lurus Terselamatkan dari kesirikan Yang uh, ya untuk saat ini Betul-betul ngeri untuk masalah Keyakinan yang nyimpang ini Dan eh, Mohon terus untuk mengikuti karena Fenomena kesurupan ini begitu Memprihatinkan Orang kena ajin ini berada di mana mana Dan kita bersyukur Karena Al-Um Bisa mengadakan Kajian rutin tentang Rukya Saraya ini Mudah-mudahan manfaatnya besar ke depan Untuk kita semuanya Khususnya eh, rakyat, eh, Warga Malang eh, Sekitarnya Itu ya. ikan yang bisa saya berikan Saya mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh